Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahilladzi anggalas sakinah Fi kulubil mu'minin liajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Saudaraku sekalian Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi ini?" Jawaban baginda Rasulullah yang mulia, "Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sudah ada akhlak, tetapi tidak sempurna, dan kesempurnaan akhlak inilah yang menjadi inti bagaimana Allah mengutus Rasulullah ke bumi ini. Oleh karena itulah jika jikalau kita ingin mengetahui siapa umat Islam yang paling mulia, yang paling benar pemahamannya tentang Islam, Cirinya adalah akhlaknya yang paling mulia. Karena Rasulullah adalah seorang yang paling paham Islam dan paling mulia akhlaknya. Demikian pula kalau kita ingin tahu siapa orang yang ibadahnya paling bagus, lihatlah akhlaknya. Karena ibadah itu semuanya merupakan pembinaan, pelatihan untuk memiliki akhlak yang mulia. Salah satu contoh tentang sholat, inna tanha anil faksha ibal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi sarana agar kita tercegah, benteng yang kokoh untuk kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, saudaraku sekalian, siapa orang yang paling kokoh imannya? Lihatlah akhlaknya. Jangan dilihat dari sorban, dari penampilan, tapi lihatlah akhlaknya. Karena kekuatan iman, keyakinan kepada Allah akan berbuah akhlak yang mulia. Nah, saudaraku sekalian, jadi mulai saat ini kalau kita ingin tahu siapakah orang yang paling sukses, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Pertanyaannya, akhlak itu apa? secara sederhana yang dapat saya pahami akhlak adalah reaksi spontan yang tidak dipikir dalam karena sudah menjadi bagian dari diri seseorang jikalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai biasanya kita mengeluarkan kata-kata spontan perilaku spontan dan itulah akhlak kalau sedang duduk Nyaman begini belum kelihatan akhlak kita yang aslinya Tapi reaksi spontan itulah yang akan menunjukkan kualitas akhlak Dalam kesenangan maupun dalam kesusahan Contoh Ban motor meletus di jalan Akan nampak ada yang marah dengan sumpah serapa Tapi ada juga yang berpikir Innalillah wa inna Ilaihi rajimun ini ban meletus pasti izin Allah. Setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Oh sangat boleh jadi ada rezeki tukang tambal ban di dompet saya. Sehingga sudah waktunya pecah. Tapi ini jalan nanjak dan harus didorong. Sangat besar kemungkinan Allah menginginkan saya berolahraga. Sudah lama keringat tidak keluar. Dan dia menikmati ban pecah itu tidak dengan kata-kata buruk, tidak dengan sikap buruk. Bahkan sesuatu yang positif Inilah biasanya orang yang memiliki akhlak baik Beliau nyaman Dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun nyaman Akhlak baik memang akan nampak pada waktu susah ataupun senang Anak dipuji lulus dengan nilai terbaik Anak jadi Hafiz atau Hafizah Quran Bagaimana sikap orang tua? Apakah akan ujub? Ya ini jerih payah saya saya memang yang menyuruh mereka menjadi penghafal Quran. Sayalah yang berjuang. Dia kelihatannya gagal menyikapi pujian dengan sikap tawadu. Harusnya, Alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'mat sinfamin Allah. Tak ada satupun karunia, kecuali datang dari Allah. Alhamdulillah, anak bisa hafal Quran, pasti dengan hidayah taufik Allah. Mudah-mudahan, tidak hanya hafal, tapi paham, bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada yang lain Semuanya utuh hanya karunia Allah semata Jadi akhlak adalah reaksi spontan kita Dan ini tentu tidak mudah kecuali harus satu tahu ilmunya Dua kita harus paham dan yang ketiga harus mujahadah Tapi sebelumnya kita harus tahu ini akhlak datang dari mana Apakah dari berpikir keras? Ternyata kalau kita simak sabda Rasul yang mulia bawa ala inna fil jasadi Ketahui di tubuh ini ada sesuatu yang kalau dia baik, sholohah jasadul kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada nih Allah menciptakan sesuatu yang kalau dia baik Baik semuanya, yang kalau dia buruk, buruk semuanya Itulah yang dinamakan kalbu Jadi hadirin, orang itu berakhlak baik adalah tergantung hatinya Kalau hatinya baik, semua ikut baik Perkataan baik, mikir baik, sikap baik, keputusan baik Tapi kalau hatinya busuk, omongan seletak celetuknya buruk Pikirannya juga buruk, sikapnya buruk, dan keputusannya pun buruk. Sayangnya, sebagian besar di antara kita kurang punya waktu untuk mempelajari tentang hati, nyaris kita tidak tahu banyak tentang hati, dan kurang perjuangan untuk hati kita. Kita lebih sering membersihkan pakaian, penampilan, rumah, kendaraan, Dibanding mati-matian membersihkan hati Kita pun lebih sibuk menjaga baju supaya tidak kotor Menjaga kendaraan tidak kotor Tapi jarang kita mati-matian menjaga agar hati kita tidak kotor Kita ingin rumah yang lapang, tanah lapang Tapi tidak tidak segini kita menginginkan hati yang lapang Jadi masalah kita tuh perhatian ke hati kurang Kecuali ketika sakit hati Jatuh hati atau patah hati. Selebihnya nyaris kita tidak punya perhatian kepada sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat fenomena negeri ini, sebetulnya bukan kurang orang pintar. Banyak di negeri orang pintar, kurang bagaimana? Sekolah, kampus, tapi mengapa negeri kita masih terkenal dengan pencuriannya? Kalau korupsi sudah terlalu basi disebut sebut saja pencuri atau maling, ya itu lebih pedas. Kenapa? Bahkan yang pintar-pintar pun yang jabatannya tinggi, yang gelarnya berenteng masih ada. Jadi bukan krisis kepandaian, tapi krisis akhlak di negeri ini. Sebabnya krisis hati. Nah, mungkin pembahasan di negeri ini tentang hati kurang banyak. Akibatnya. Ya begitulah, kita lebih sibuk mengemas topeng kita, mengemas penampilan, mengemas bungkus kita. Dan ini orang yang sangat sibuk dengan bungkusan, tapi hatinya tidak dirawat, tidak dijaga, itu bahasanya adalah kemunafikan. Hati yang dapat saya pahami ada tiga jenis. Satu namanya kolbun mayid, hati yang mati dia sudah tidak bisa ditanya istavti kalbak bertanya ke hatinya itu sudah sudah sulit sekali karena sudah mati jadi apa yang hatinya mati hidupnya hanya diperbudak nafsu hanya memuaskan nafsu hambanya nafsu mungkin sudah kita dengar bagaimana ada ibu yang menggunting lidah anaknya sendiri ini keji Pasti ini hanya mengikuti nafsu. Atau ada bayi, na'udzubillah, usia 9 bulan, dinodai sampai meninggal. Ini hanya untuk manusia yang hatinya sudah mati. Atau juga ada pejabat yang korupsi, raskin, beras untuk orang miskin. Ini juga sudah keji manusia seperti ini. Walaupun penampilannya sepertinya bagus. Na'udzubillahimendalik. Yang kedua namanya kolbun marid hati yang berpenyakit orang yang hatinya berpenyakit dia ya mirip seperti badan sakit walaupun ada bedanya orang yang hatinya berpenyakit dia akan tidak nyaman dalam hidup sangat tidak nyaman bayangkan kepala sakit tambah gigi sakit mampet hidung mata sakit Susah nelen, sariawan, ambeien, kaligata Pasti sangat menderita Makin komplikasi, makin menderita Hanya saja Kalau hatinya sehat Badannya sakit Dia tidak akan semenderita Orang yang badannya sehat Tapi hatinya berpenyakit Orang yang hatinya berpenyakit Tidak pernah tenang Kelisah, resah, takut, bingung, was-was Dan... Dia tidak menikmati apapun yang ada Walaupun harta melimpah Rumah megah Kendaraan mewah Penampilan indah Tapi hati penuh penyakit dijamin Dia tidak akan pernah lepas Dari resah dan gelisah Dan yang ketiga adalah Kolbun Salim Inilah yang kita bahas Yang ketiga Yang merupakan kuncinya adalah Kolbun Salim Hati yang selamat Hati yang sehat, hati yang bersih, dan inilah sebetulnya kalau kita meminta Rob bana hati nafidunnya hasana, wafil akhir roti hasana, wakina azaban nar. Siapakah yang di dunia ini diberikan kebahagiaan, kebaikan, juga di akhirat tepat kebahagiaan dan kebaikan, dan bebas terpelihara dari api neraka? Yaitu orang yang punya kolbun salim dalam surat. Asyams tujuh kali Allah bersumpah untuk menunjukkan satu perkara kau deaf lah manzakah wa kau dekhobah man dasahah amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya jadi keberuntungan kesuksesan adalah orang yang berjuang keras untuk memiliki kolbun salim karena yang jumpa dengan Allah di akhirat nanti a'udzubillahi minasyaitonirrajim yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim surat asy-su'ara 8889 ingat hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang jumpa dengan Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih yang selamat yang bening qalbun salim oleh karena itulah saudaraku sekalian Kalau kita ingin cita-cita terbesar dalam hidup ini Milikilah kolbun salim Hati yang bersih Kalau hatinya sudah selamat, bersih, bening Itu akhlak langsung Perkataan jadi baik Pikiran juga jernih Prestasi mudah diraih Masya Allah di dunia akan bahagia Apapun yang terjadi Orang yang hatinya bersih akan bisa melihat hikmah Dan melihat hikmah itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa Meninggalnya orang yang hatinya bersih insyaallah khusnul khutimah di akhirat pun bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang hatinya kolbun salim insyaallah dalam kajian kita ke depan Berapa banyak keberuntungan orang yang kolbun salim orang yang hatinya bersih Dia nyaman akan nyaman dengan dirinya dan orang-orang di sekitarnya pun akan nyaman Orang yang kolbun salim adalah orang-orang yang paling beruntung Orang yang paling sukses, orang yang paling selamat dunia akhirat. Pemirsa yang budiman, insya Allah kajian kita akan berseri bagaimana ikhtiar kita memiliki kalbun salim. Seperti apakah orang-orang yang kalbun salim dan bagaimanakah caranya agar kita memiliki kalbun salim? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Setidaknya kesimpulan pada hari ini adalah. Siapakah orang, eh, mengapakah Rasul diutus ke bumi? Rasulullah diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Akhlak adalah sebuah reaksi yang sudah ada pada diri kita sehingga tidak perlu pemikiran panjang Itulah akhlak Kalau reaksinya baik, insya Allah akhlaknya baik Tapi kalau dikemas baik, ada kejadian dan reaksinya buruk Kata-kata buruk, sikapnya buruk Berarti masih harus sangat diperbaiki akhlaknya dan akhlak datangnya dari hati hati yang bersih qalbun salim mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain Alhamdulillahillahi rabbil alamin ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wal iman ya Allah Rabbana Allahumma nawwir qulubana Binuri nur Rabbana wa tala'dho bin nuris syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la ba'da id hadaitana wa hab lana min antal wahham. Dhuha yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam lahir batin kami, wahai yang membolak-balik setiap hati. Ya Allah singkapkan setiap penghalang di hati ini. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah, yang setiap saat merasa ditatap olehmu, yang merasakan selalu limpahan kasih sayangmu. Duhai Allah, putuskan segala harapan kami kecuali hanya berharap darimu. Cabut setiap rasa takut kami ya Allah, selain takut terhijab darimu, takut tersisih dari sisimu, takut engkau tidak merindukan kami. Ya Allah, jadikan pertemuan demi pertemuan ini Membuat hati kami selalu lurus padamu Penuh memikirkan dan mengingatmu Serta nikmat untuk selalu patuh dan pasrah hanya padamu Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subakana rabbika rabbil aizati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa, Allah Maha mendengar, Allah menyaksikan pertemuan kita karena Allah lah yang mengetahui pertemuan ini terjadi. Hanya Allah lah yang kuasa membulak balik hati kita. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi tanpa dihalangi siapapun dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Marilah kita berjuang sekuat tenaga agar memiliki qalbun salim. Jauh harus lebih menjaga hati kita bersih dibanding menjaga apapun tetap bersih. Mari kita miliki rumah yang bersih, penampilan bersih, harta yang bersih. Dan yang lebih utama lagi, marilah kita jaga agar hati kita senantiasa bersih. Sampai jumpa, pertemuannya akan datang. Kiat-kiat menggapai Kalbun Salim. Hati yang bersih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.